Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Kama yuhibbu rabbuna wa yardah Wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din amma ba'du Ma'ashir al-Muslimin Al-Quranul Karim Kitab suci yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dengan sebagai petunjuk, rahmat, kabar gembira dan berbagai macam kemuliaan kemuliaan dan keutamaan keutamaan yang Allah jadikan padanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: فَإِمَّا يَأْتِينَّكُمْ مِنِّي هُدًّا فَمَنِ اتَّبَعَهُ دَيَّ فَلَا يَذِلُّ وَلَا يَشْكُوَ Dan jika datang kepadamu Wahai manusia, petunjuk dariku? Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku dalam Al-Qur'an, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara celaka di akhirat nanti. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum berkata, "Takaffal Allah li al-Qur'an" Wa amilabi mafihi Allah yadillah fit dunia walayshkofil akhirah. Allah menjamin bagi orang yang membaca Al Quran dan mengamalkan kandungannya, dia tidak akan tersesat di dunia ini dan tidak akan sengsara di akhirat nanti. Al Quranul Karim yang mulia. Akan tetapi kenyataannya kaum muslimin rahimahkumullah. Banyak diantara kita yang membaca Al-Quran rajin membolak balikkan lembarannya. Akan tetapi rasanya fungsi dan manfaat Al-Quran kurang kita dapati. Al-Quran sebagai sebab yang menenangkan hati manusia. Mendamaikan jiwa manusia. Ala biddikrilah hitamainul kulu ketahuilah dengan mengingat Allah hati manusia menjadi tenang. Banyak orang yang membaca Al-Quran tapi hatinya selalu disip diliputi dengan kegundagulah gulanaan, diliputi kerasahan, bahkan stres menghinggapi jiwanya. Bagaimana fungsi Al-Quran? Pada diri orang ini tidak terlihat nyata padahal dia rajin membaca Al-Quran. Inilah satu kenyataan yang harusnya kita renungkan sebabnya kita pelajari apa yang menjadi permasalahan dalam hal ini dengan merujuk terhadap kepada petunjuk Allah dan keterangan para ulama Ahlus Sunnah. Al-Quran diturunkan bukan cuma sekedar dibaca huruf-hurufnya. Dibolak-balik lembaran-lembarannya. Bukan cuma sekedar dikejar untuk bisa ditamatkan. Membaca sekian dalam sehari, sekian dalam sehari. Tamat sampai sekian hari. Kalau targetnya cuma sekedar menghabiskan. Sebagian orang bisa satu malam menghabiskannya. Sekedar dibaca saja. Ibnu Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu melarang hal ini dalam sebuah asar ucapan beliau. Beliau mengatakan, وَلَا يَكُونُ هَمُّ أَحَدِكُمْ أَخِرَ السُّرَةِ Jangan yang menjadi perhatian salah seorang di antara kamu sekedar menghabiskan surat. Sekedar akhir dari ayat. Menghabiskan surat untuk mempercepat bacaannya. Tidak. Al-Quran tujuan utamanya bukan diturunkan untuk itu. Tapi tujuannya adalah untuk bisa diamalkan kandungannya yang berarti harus dipahami isinya, dimengerti makna yang terkandung di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakara albab Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu ya Rasulullah Agar manusia merenungkan isinya. Menghayati maknanya. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu ya Rasulullah. Yang penuh dengan keberkahan. Penuh dengan kebaikan. Agar manusia menghayati isinya. Merenungkan maknanya. Dan agar orang-orang yang berakal. Bisa mengambil pelajaran darinya. Fungsi Al-Quran. <tuh> itu akan Didapatkan secara sempurna oleh manusia tergantung dari bagaimana mereka memahami isinya. Meresapi kandungannya. Menghayati keindahannya. Makanya Al-Quran memang merupakan petunjuk. Obat bagi penyakit hati. Bushrolil muslimin kabar gembira bagi orang-orang yang muslim. Orang-orang yang beriman berserah diri. Merupakan... Penjaga dari segala keburukan. Sebab untuk memotivasi dalam kebaikan. Hidayah kepada jalan yang lurus. Dan sekian banyak fungsinya. Tetapi kalau kita tidak paham isinya. Tidak mengerti kandungannya. Apakah kita akan dapatkan fungsi tersebut dengan sempurna? Tentu tidak. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hal ini. Menyatakan satu pernyataan penting. Beliau berkata. Walakin dzalika mauqufun ala fahmihi wa ma'rifatil muradim minhu Akan tetapi fungsi dan manfaat dari Al-Qur'an ini tergantung dari apa? Sejauh mana kita memahaminya dan mengerti kandungan yang terdapat di dalamnya. Makanya ada orang yang membaca Al-Qur'an bahkan menghafalnya, rajin menelaahnya tapi dia tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, jawabannya ada bahkan banyak orang-orang khawarij. Mereka adalah Al-Qurra, bukan cuma rajin membaca mereka penghafal Al-Quran. Tapi Al-Quran tidak mempengaruhi hati mereka, tidak merubah jiwa mereka menjadi lebih baik. Mereka bahkan meyakini keyakinan yang menyimpang, karena mereka tidak memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar, sesuai dengan yang dipahamkan atau yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim ketika menjelaskan tentang orang-orang Khawarij, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka, yaqra'unal quran la yajawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an tidak melampaui tenggorokan mereka, tidak merasuk ke dalam hati mereka. Makanya Al-Quran tidak bermanfaat untuk membersihkan, memperbaiki akidah mereka, keyakinan mereka tidak bermanfaat untuk menyelamatkan mereka dari kesesatan karena mereka tidak memahami kandungannya dengan benar. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Wal Quranu Hudjatun Laka Au Aleik. Al-Quran itu adalah argumentasi untuk membelaMu atau justru untuk membantahMu. Maksudnya kalau kamu pahami kamu amalkan maka dia akan membela kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kamu tidak paham, bagaimana kamu bisa mengamalkannya? Justru apa yang kamu baca itu akan menjadi argumentasi untuk menjatuhkanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Nah, inilah pentingnya untuk kita mengusahakan pemahaman Al-Qur'an. Sebagian dari para ulama mengatakan Robbakaariin lil Qur'ani wal Qur'anu yallanu Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an justru melaknat dirinya, justru melaknat dirinya. Makanya membaca Al-Qur'an, kaum Muslimin rahimakumullah, target kita jangan sekedar banyak-banyakkan kuantitasnya, tapi manfaat yang kita ambil darinya. Para ulama salaf yang terdahulu tidak mereka itu jadikan Ukuran kebaikan dengan cepatnya dihafal Al-Quran Tapi ukuran kebaikan menurut mereka Adalah meskipun sedikit yang dibaca Bisa difahami artinya Berusaha direnungkan maknanya Itulah cara belajar mereka Sehingga mereka meraih keutamaan yang sempurna Meraih manfaat yang maksimal dari bacaan Al-Quran Yang disertai per perenungan yang mereka lakukan Oleh karena itu salah seorang tabiin yang mulia Abu Abdurrahman As-Sulami menceritakan bagaimana waktu mereka belajar Al-Qur'an dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in sebagaimana ini merupakan metode yang ditempuh oleh para sahabat ketika mereka mengajak belajar Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Beliau berkata Abu Abdurrahman As-Sulami Aqadnal Qur'an an qaumin Akbaruna annahum kano ida taallamu ashrayatin lam yatajauzuhuna yata ilal ashirul ukhor hatta yaklamu ma fiha. Kami belajar Al Quran dari satu kaum yaitu para sahabat yang mereka menceritakan kepada kami bahawa mereka jika mempelajari 10 ayat dari Al Quran. Mereka tidak akan melampauinya ke 10 ayat berikutnya sampai mereka memahami kandungannya, memahami merenungkan dan mengamalkannya. Ini adalah cara belajar yang benar yang dengan ini mereka dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa mengambil manfaat dan fungsi yang sempurna dari ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan untuk kebaikan dan keberkahan bagi hidup manusia. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai ahlur Quran yang sesungguhnya yang rajin membacanya, berusaha memahami artinya, minimal membaca terjemahannya. Dan berusaha mengambil faedah, menyembuhkan penyakit hati, meluruskan keimanan kita dari petunjuk Al-Quran yang sempurna. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadi menjadikan Al-Quran sebagai imam yang membimbing kita untuk menempuh jalan yang lurus sampai di akhir hayat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَا يَوْمِ الدِّينِ وَآخِرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ